نحن الله ونعين ونستغفر ونعو بالله من شرور عقصنا وسيئات عمرنا من ينزل الله فهو نبتد ومن يضلل فلن تجدله وليا مرشدا أشهد أن لا إله إذا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد رسول الذي لا نبي بعد فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقووا الله فقتوا قاتل ولا تموثنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا تقووا الله وقولوا قولاً سديداً يسلح لكم أعمالكم ويقتل لكم ذنوبكم وَمِنْ دَاعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يا ja, snakkeratatum alledee khalatatum min naks واحدa och khalatatum min ha zawjah och betta min homma rjala skafira och nesala och attakun allaha alledee täsälun nabihie och allarhaha inna alldaha tana alaykum rafibad Ämma ba'du när Shara'at umur mahnadzatuham Wa kulla muhajdatatim bilah Wa kulla bidatadzorala Wa kulla zolatim bilah Iqafkidin azunullahu iyyakum Hari ini kita akan membaca Kitab yang ditulis oleh Shaykh Madnaduddin al-Albani Dengan kitab Prinsip-prinsip da'wah salafiyyat Dikud da'wah salafiyyat Prinsip-prinsip da'wah salafiyyat Kata Bismillahirrahmanirrahim innal hamdalillah nahmalu wa nasta'inu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa al-mudhill may yudhlilhu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala mudhillalah segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala kita memujinya memin meminta pertolongan darinya Dan berömmer ampun darinya Dan kita berlindung Kepada Allah, subhanahu wa ta'ala Dari och diri kita Dan kejahatan-kejahatan Amalan-amalan kita och kita felaktighet och allt felaktighet och allt felaktighet och allt felaktighet och allt felaktighet och allt felaktighet och allt felaktighet yang lah, mampu Untuk menyesatkannya Wa man yudlil fala dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberinya petunjuk Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Maka ketika anu ini merupakan muqaddimah yang diberikan oleh semasa beliau albadir rahimahullah di mana di dalam e, berbagai macam bukunya baik buku yang beliau tulis maupun buku para ulama-ulama ahli hadis terdahulu... senantiasa diberi mukadimah dengan ucapan seperti ini yaitu pujian-pujian serta sanjungan kepada Allah subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah SWT wa taala dari keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. <coughs> Kemudian dilanjutkan Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa Kemudian dilanjutkan dengan firman Allah Subhanahu ayat 102. Di sini, tidah didahului dengan awalbilla di Jadi setelah mengucapkan syahadat, wa shalallahu alaihi wasallam, wala shalihala, wa shalulana Muhammadan akhiruharustuluh, ya ayuballabin, amanu tafu Allah, seterusnya. Ya, dalam uh, memulai dalam mencantumkan ayat ini tidak ada disebutkan ataupun tidak dimulai dengan ucapan awalbilla di minas syaitoniroji. <tuh> ini menandakan bahwasanya menunjukkan bahwa apabila seseorang ee, berdalil dengan satu ayat baik dalam khutbahnya maupun dalam ceramah ceramahnya tidak perlu dia mulai dengan ucapan Allahu Akbar, apalagi diakhiri dengan saudara Allahul -Azim, yang tidak ada dalilnya sama sekali. Para sahabat ini, wakilullahi bi Oleh karena itu, ini yang disebut dengan khutbah haja Jadi ketika seorang memberikan, misalnya berbicara dengan orang lain Kemudian dia ingin menyebutkan firman Allah Dia tidak perlu mengucapkan Langsung saja dia sebutkan firman Allah tersebut Nah demikian Kemudian ayat yang kedua, ayat masyur Yang tercampur dalam khutbah haja Ya yatnafu tafaraqukum allazi nasi wahida hingga akhirnya yaitu surah An-Nisa ayat 1. Demikian juga surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya yatnafu ya yatnafu Allah wa sadida yuslih lakum a'malakum wa yaqilla dan seterusnya. Kemudian beliau menyebutkan amma ba'du. Ini kalimat amma ba'du Atau yang disebut dengan faslul khitab. Faslul khitab yaitu pemisah antara satu khutbah dengan khutbah yang lain. Ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwasanya Yang pertama sekali diberi faslul khitab ini yaitu ucapan amma ba'du adalah Nabi Daud. Namun hadisnya hadis ba'ib. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebagai dalil. Ya. Pengucapan amma ba'du di sini itu bukan... Hanya sekedar mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang lama, enggak. Ini merupakan ucapan yang ada sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada para ulama, sebagian ulama ada yang menafsirkan maksud daripada amma Ba'du adalah dimana pemisah antara pujian-pujian yang ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan urusan yang akan Dicantumkan setelahnya Dengan perkara-perkara Yang akan disebutkan setelahnya Artinya Urusan apa saja Bagaimanapun besarnya satu urusan Pentingnya satu permasalahan Maka tetap saja Pujian-pujian dan sanjungan Kepada Allah itu lebih didahulukan Dibandingkan Permasalahan tersebut nah, Demikian. Oleh karena itu dikatakan Amma ba'du Adapun setelahnya Itulah lebih kurang artinya Namun di Indonesia jarang, di, jarang di, Diterjemahkan Bahkan pada khutbah-kutbah seramah Selalu diucapkan Amma ba'du Bahkan di, di e, Dalam buku terjemahan-terjemahan Juga hanya disebutkan dengan kalimat Amma ba'du Itu maksudnya Adapun setelahnya Nah begitu maksudnya Parefatin wa minallahu iyyakum. Yani, efter att ha Allah Subhanahu Wa Taala, är det Adapun vad som kommer att diskuteras. Det är dessutom vad som kommer att diskuteras. Det är dessutom vad som kommer att diskuteras. Det är dessutom vad som kommer att bawatanya kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaktu wa yahmidul wa yusni alaih bima huwa ahla bima huwa ahlu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaktu memberikan kubbahnya terhadap manusia yang muci Allah dan menyambung Allah yang sesuai dan layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam riwayat yang lain dari Maiz bin Malik disebutkan kawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang agi fa yahmidul wa asna alaih Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan semimbar pada waktu sore, beliau kemudian beliau memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi dan banyak lagi hadis-hadis yang lain, ternyata tidak ada Rasulullah naik mimbar dan mengucapkan assalamualaikum kecuali pada khutbah Jumat. Yeah. Beda dengan yang banyak terjadi yaitu setiap ceramah khutbah Senantiasa didahulukan dengan ucapan Assalamualaikum Kalau saya boleh bertanya Jadi bagaimana hukum yang mengucapkan Assalamualaikum setiap kali memberi ceramah Sementara Rasulullah tidak melaksanakannya Kecuali hanya di Hanya ketika naik e, Hanya ketika memulai khutbah Jum'at Leonard mimbar mengucapkan assalamualaikum kemudian duduk dan azan pun dikumandangkan. Nah, ada satu hukumnya mengucapkan uh, salam ini di, ya, di awal di awal apa namanya di awal ee uh, ceramah ataupun khutbah-khutbah. Bahkan ada yang mengulang-ulang karena enggak dijawab kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawablah. Assalamualaikum. Makan begitu matafull da'il. Jadi para fakih bin rahmanallahu wa iyyaku. Eh, lada kalau eh kalau saya tanyakan pada antum, anu siapa hukumnya? Nah, gimana ruba? hukumnya? Bidah dolalah sinnar. Nah, gimana? nggak Jadi selama ini anto mendengar salam ala itu sebelum ceramah oke okay oke -okay aja, nggak pernah terpikir ke sana. Hmm. Coba anto perhatikan hadis-hadis di mana Rasulullah berubah, naik timbar, memuja dan menguji Allah, kemudian lanjutkan tidak ada mengucapkan salam Nah de man öppnar öppnar för tubusitär, bukari, soteka, muslim, men det finns inte. Alltid upp i mimer, sedan munjujer och munjujuk Allah. Inte att börja med med salamualaikum. Hur är det? Parafabidin. Vad om den som lär sig under full vidå, i två år? Ah, då, du får alltså inte. Ya. Ucapan salam, ya, ucapan salam itu merupakan <coughs> syiar kaum muslimin yang disunnahkan ketika diucapkan ketika bertemu. <coughs> Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis. Allah. Ya. La la tadukulujan la la yadukulujan la tadukulunanujana hatta tuk kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman wala tuk minu hatta tahabu dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling sayang menyayangi cinta mencintai ini bukan antara ikhwan akhwat ya maksudnya eee, apa namanya antar teman rekan kerja begitu antar sesama kaum muslimin jangan diartikan antara ikhwan akhwat karena bukan ini yang dimaksud ada juga mungkin yang berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah. apa namanya eee, zur Zur rabban tazidu hubban. Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, zur rabban tazidu hubban." Ya Abu Hurairah, uh, berkunjunglah sekali sekali akan menambah kecintaan. Nah, ini dijadikan dalil pengapel. Kalahlah. Ya, saya berkunjung saat ke rumah doi gue, kayak Ini bukan bukan itu yang dimaksud. Nah, demikian. Jadi Walatubinu hatta tahabbu, kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum? Mau tak kalian jika aku beritahu satu perbuatan yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Akshus salam baitakum. Sebarkan <tum> salam di antara kalian. Ya, bertemu dengan kaum muslimin yang lainnya ucapkan salam bertemu dengan anak-anak ucapkan salam bahkan bertemu dengan kaum wanita pun mengucapkan salam Rasulullah bertemu dengan anak-anak beliaulah beliau yang pertama mengucapkan salam Rasulullah bertemu di sekelompok kaum ibu-ibu beliau mengucapkan salam begitu di sekelompok kaum akhwat ucapkan salam hanya uh, selama tidak berbuntut itu aja kalau men para akhwat terutama yang hajat wajang ini sayang Para kafirin ashhallahu iyyakum. Jadi ucapan salam itu sifatnya umum, ya sifatnya umum. Kalau diniatkan ucapan salam ini disunahkan setiap kali sebelum ceramah jatuh pada bid'ah. Kalau ucapan salam ini apa namanya diyakini harus diucapkan sebelum ceramah sebelum memberi khutbah maka jatuh pada bid'ah mengapa karena rasulullah saw tidak pernah melakukannya begitu beliau masuk masjid ucapan assalamualaikum naik mimbarnya nggak perlu lagi begitu ya kalau seandainya kita masuk masjid belum mengucapkan salam kemudian sudah berkumpul kita kata assalamualaikum sudah ya boleh nah, demikian para efeksi ini jadi tidak harus sebelum sebelum uh, apa namanya sebelum se -se -se -se sebelum ceramah ataupun memberikan Wejangan-wejangan bahkan kalau kita lihat Di kalangan kaum muslimin yang memang dikarenakan sudah menjadi terbiasa seolah-olah dia mengingkari kalau ceramah tersebut tidak didahului dengan ucapan assalamualaikum nah, demikian jadi tidak tidak disunahkan untuk mengucapkan ini jadi tidak ada kaitan antara ucapan salam dengan memberikan ceramah. Barang siapa mengkaitkan ucapan salam dengan setiap kali ucapan ceramah ini di ditunakkan mengucapkan salam, ini uh, jatuh pada perbuatan bid'ah. Namun kalau dia lakukan ya dikarenakan dia baru bertemu dengan kaum muslimin yang lain dia ya diucapkan asalamualaikum, itu sudah. Itu dilegalkan termasuk dalam keumuman hadis. Sama seperti setiap kali membuat majelis harus dibacakan Al-Qur'an. Nah, kita perhatikan setiap ada majelis harus ada bacaan Didahului bacaan Al-Quran kalau sekarang ini sudah mena, apa namanya sudah sudah merakyat sekali baik yang tunan maupun yang nggak tunan begitu selalu saja setiap acara-acara pengajian Didahului dengan baca Al-Quran apa hukumnya masa nggak boleh sih baca Quran nah Para ahli hadis, maafkan Allahiakum, tidak dikatakan bid'ah ah mutlak, tidak dikatakan sunnah mutlak. Artinya, sunnah 100%, bid'ah ah 100%, tidak demikian. Saya dulu pernah menterjemah tentang biografi uh, Syekh Muhammad Usul Utsaimin. Di mana dalamnya diceritakan, uh, <tid> diceritakan salah seorang uh, apa namanya? presenter apa pembawa acara apa namanya? Kalau dari radio, dari radio apa? Radio penyiar. Ya, penyiar. Jadi dia menceritakan tentang satu majelis yang diadakan di Riyadh yang akan diisi oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin. Kemudian majelis tersebut didahului dengan membaca Al-Qur'an. Di tempat lain Syaf Muhammad bin Soleh al-Utsaimin ditanya tentang membaca Al-Quran setiap kali memulai majelis apa hukumnya? Ah, begitu kan pertentangan kata beliau apa? Kata beliau sesungguhnya apa namanya tidak harus setiap kali majelis harus dibuka dengan membaca Al-Quran namun kalau dibaca Al-Quran dan berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas maka itu dibolehkan artinya membaca Al-Quran setiap kali memulai majelis itu juga bukan senang ternyata di sini aku naik hanya mimbar nggak ada disuruh satu orang baca Quran dulu kemudian Rasulullah mem memberikan ceramahnya begitu nah, demikian perikop sih maknunulloh iya kum jadi ya tidak ada ya, jadi tidak ada sebenarnya masalah-masalah seperti itu Jadi baca Quran boleh, namun tidak ada kaitannya dan jangan selalu dilaksanakan. Sehingga kalau nggak baca Quran berarti majlisnya nggak sunnah itu salah. Kalau sudah sampai seperti ini maka jatuhlah dia pada bid'ah. Begini ya. Sama juga dengan uh, mungkin antum banyak mendengar. Uh, majelis yang dibuka uh, majelis kita ini kita buka dengan mengucapkan alhamdulillah. Kan begitu? Eh bismillah atau biaya. Mak, mari kita buka majelis kita dengan mengucapkan bismillah. Maka para mada'ubun mengucapkan bismillah ramai-ramai. Uh, jadi di situ uh, Mereka mengatakan dalam satu dalam satu masalah lain, zikir setelah sholat dikomandui bid'ah, namun zikir sebelum seberapa namanya se mengucapkan bisbat malah dikomanduhi nggak bid'ah kan kontradiktif kan sama saja ya demikian paling kontradiktif makin ngomong-ngomong baik kita lanjutkan <tuh> jadi Apa yang telah disebutkan tadi itu dikatakan khutbah hajah, ya khutbah hajah. Khutbah hajah ini biasa diucapkan Rasulullah SAW sebelum ceramah-ceramah beliau, bahkan sebelum mengadakan akad pernikahan. Maka inilah yang dikatakan khutbah nikah lah dia mengucapkan e, mukadimah yang kita telah sebutkan tadi. Amma ba'adu dan setelahnya fa inna azqa alhadith kitabullah fa inna azqa alhadith kitabullah sesungguhnya sebenar-benar Hadith adalah kitabullah wa ahsanul hadith hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasyab al umur muhdhabuha tuhuru-buru perkara adalah yang diada adakan därför perkara yang rekayasa. en sak som är en sak som är en bid'ah som är en sak som är en sak som är en Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengucapkan hadis ini di setiap setelah mengucapkan tiga ayat tadi. Ya. Artinya apa? Untuk menetapkan, menjelaskan bahwasannya apa yang akan diucapkan, perkara yang akan dibahas tetap saja yang terbaik ucapan yang terbaik adalah kitabullah. Tidak ada ucapan yang terbaik dibandingkan itu. Kemudian petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang terburuk adalah perkara-perkara bid'ah. Ademikian. Nah, Dan semua bid'ah itu adalah sesat. Semua tanpa terkecuali tidak ada yang namanya bid'ah hasanah Semua bid'ah itu sesat. Ademikian. Nah, Wakuladolalati wakuladolatintinah setiap yang sesat itu tempatnya di dalam neraka. Waalaikum Hadis yang soheh tentang masalah ini ya. Hadis yang soheh tentang masalah ini yang tercantum dalam hadis yang soheh. yang marfu sampai hanya wa kullu wa kullu bid'atin dhalalah titik. Wa kullu bin tidak ada tercantum dalam hadis yang soheh. Jadi fa inna azharu hadisi kitabullah wa fa wa fal hadisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuri Wakul la biratul ala tibbi, samtidig sinnär lär att det är sant. Låt oss se hur det är med Wakul ala tibbinar. I detta kapitel finns en sammanhang mellan Wakul ala tibbinar pemarginkanต่อมา dan ini kan pada kalimat-kalimat yang mau saya Kemudian wa dan setelahnya Fa'inna <coughs> inna fayarmanastatihu bi kalimatana hadhihi inna huwa qaulullah tabaarak wa ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladziina taba'uuhum bi ihsaan Radıyallahu anhu wa Radıyallahu anhum wa Radu anh wa an dalahum jannah ta jrim ta jrim ta jrim ta talanha walidinabiha abad alika faulul awwib Sesungguhnya kalimat yang terbaik yang kita cantumkan untuk masalah ini adalah Firman Allah Subhanahu wa Taala wa sabiqun al awalul ...dan orang-orang yang terdahulu... ...yang pertama terdahulu... ...minal muhajirin... ...dari kalangan muhajirin... ...wal ansor... ...dan orang-orang ansor... ...orang-orang terdahulu... ...dari kalangan muhajirin... ...dan ansor... ...wal dadinattaba'uhum be'ehsan... ...dan orang yang mengikuti mereka... ...dengan baik... Nah, ...yang mengikuti orang muhajirin dan ansar yang terdahulu begitu jadi Rasul Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan mereka satu kelompok orang-orang muhajirin yang terdahulu dan orang-orang ansar dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik ah begitu radhiyallahu anhum wa an Allah rida kepada mereka <coughs> dan mereka pun rida kepada Allah jadi Allah Subhanahu wa taala telah rida kepada Orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar terdahulu begitu ya. Dan ini sudah dicantumkan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak firman-Nya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan masalah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah ridha kepada mereka. Ah demikian. Ya. Dan mereka itu jelas masuk ke dalam surga. Ya, para sahabat Yang muhadirin maupun yang alfar Mereka itu semua Masuk ke dalam surga Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ridha kepada mereka Dan mereka juga ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lantas bagaimana dengan kita-kita Mereka Orang-orang yang datang kaum muslimin yang datang setelah mereka Yang hidup setelah zaman para sahabat Bagaimana nasib mereka Mereka-mereka nah, ini tercantum dalam Wal dadina taba'uhum Bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik nah, demikian jadi mereka orang-orang yang hidup setelah Rasulullah SAW setelah, barat, setelah zaman sahabat yang mengikuti para sahabat-sahabat Muhadhir Ansor yang terdahulu maka mereka juga ikut Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah nah, demikian para kafirin rahimahillahu iyyakum oleh karena itu Siapa saja yang mengikuti para sahabat. Ya, terutama para salafakurashidin. Al-Mahdijin. Maka tidak ada yang dikatakan bid'ah. Ya, antaranya ada dua kali pada hari Juhat. Itu tidak bisa kita katakan bid'ah. Mengapa? Karena itu merupakan Sunnah yang dibuat Usman bin Affan dan para sahabat tidak ada seorang pun yang mengingkarinya dengan catatan pelaksanaannya harus disamakan dengan apa yang dilaksanakan oleh Usman bin Affan. Kalaupun ada yang mau satu kali adat mengikuti Rasulullah yang pertama, silahkan. Jadi tidak ada masalah para fatimah. Jangan dikatakan bid'ah yang dua kali, di mana adan berkumandang dikumandangkan dengan kuat. Jangan dikumandangkan. Adan pertama dikumandangkan dengan kuat. Adan kedua tidak dikumandangkan dengan kuat, hanya sekedar di depan mimbar tanpa ada pengeras suara seperti komat. Ini tidak dibenarkan karena adan yang intinya itu adalah adan ke kedua. Begitu. Kalau kita katakan bid'ah, para imam sedih. Nohimullohu iyyakum. Berarti pembukuan Al-Quran juga menjadi bid'ah karena pembukuan Al-Quran Alquran dimulai se apa namanya, idenya pada zaman Abu Bakar, pelaksanaannya pada zaman Utsman bin Affan. Tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad demikian. <tuh>. Makanya kita sering lihat ketika kita berbicara bidah, ada yang membantah dengan ucapan kalau begitu pembukuan Al-Qur'an itu juga bidah. Nah, mungkin antum pernah mendengar ya, argumen ini, kalau begitu pembukuan Al-Qur'an juga bidah. Salah förmufansum. Gak bina. Kenapa? Karena itu sunnah. Sahabat Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Demi kan para ifa bidin. Makanya. Wassabikuna awaluna minal muhadiru ansar, Walladina taba'ahum bi ihsan radiallahu anhum. Jadi mereka-mereka yang mengikuti sahabat. Jejak sahabat. Yang mengikuti amal-amal sahabat. Akidah sahabat. Ibadah sahabat. Dan akhlapnya para sahabat. Allah rido kepada mereka dan mereka juga rido kepada Allah. Kemudian apa balasannya? Adalahum jannatin tajri ta'lanha, disiapkan untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha dan mereka kekal dalamnya. Dalikal faudzul azhim itulah kesuksesan yang paling nyata. Para hafidin wa iya'kum Allah Ya. Inna hadhihi al-ayat al-karima hiya at-tali yambagi kulli muslim ayyam taliq minha li ma'rifati ad-da'wah. Ayat yang telah disebutkan Syekh Al-Balida di merupakan prinsip dasar bagi seorang muslim dalam memulai dakwahnya. Nah, begitu. Prinsip dasar bagi seorang muslim dalam memulai dakwahnya. Karena perlu kita ketahui para ulama fiddin Sekarang ini banyak para cendikiawan-cendikiawan Yang punya ide-ide yang gak pernah ada pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya Membicarakan tentang Al-Quran dan Sunnah Membicarakan tentang dakwah yang tidak pernah ada pada zaman sahabat Para yang habisim, Alhamdulillah wa'iyyakum Tidak hanya itu, bahkan tidak pernah di Bahkan tidak pernah dan sudah jadi kesepakatan oleh ulama-ulama terdahulu. Sekarang muncul menjadi tidak sepakat. begitu. Dikarenakan apa? Dikarenakan kurang mengetahui referensi. Dan kurang mendalami buku-buku ataupun sejarah-sejarah para sahabat yang lalu. Ketahuilah para insafiddin. Semua masalah agama sudah dikupas oleh. Oleh para sahabat dan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah Tidak ada yang tertinggal satupun nah, Demikian <coughs> yeah. Tidak ada Tidak ada satu ibadah pun Tidak ada satu keyakinan pun dalam Islam Kecuali sudah ada pada Zaman sahabat terdahulu Karena mereka memiliki Ilmu yang sangat dalam Dan paling faham tentang Sunnah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah yang langsung Yang langsung apa? Langsung mengajarkannya Rasulullah s.a.w Yang memiliki al-kalim, Seorang yang memiliki Ucapan yang mengandung banyak Arti, yang mengandung arti yang dalam Dengan ucapan-ucapan inilah Rasulullah Mengajarkan para sahabat Sehingga para sahabat itu sangat paham, Begitu Tanpa dijelaskan lagi oleh Rasulullah s.a.w Jadi sangat faham Halimikah Jadi ayat yang kita sebutkan tadi yaitu surat Taubah ayat 100 merupakan dasar daripada pijakan dakwah. Dari sinilah memulai seorang muslim itu memulai dakwahnya kepada umat Islam. Istilah dakwah salafiyah, istilah dakwah salafiyah banyak mengatakan bahwasanya salafiyah ini istilah baru begitu. Sebenarnya pakaihovidin kalau kita lihat buku-buku terdahulu Ya, buku-buku referensi yang sudah lama, buku-buku salah terdahulu, sering kita dapati salah, salah, salah, salah dan seterusnya. Hanya mereka-mereka saja yang kurang meneliti dan membaca kitab-kitab terdahulu yang tidak pernah mendapatkan ucapan seperti ini ataupun kalimat kalimat seperti ini. Ya. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya salah itu merupakan e, talafiyah merupakan istilah yang muhaddab atau istilah yang bid'ah tidak ada dalilnya ini keliru tahu saja jauh-jauh antum lihat saja di fatul bari itu banyak sekali sebutkan kalimat-kalimat salaf ulama-ulama salaf Banyak sekali sebutkan kecuali kalau yang dibaca adalah karangan-karangan orang-orang sekarang itu jarang disebut-sebut disinggung tentang masalah salaf nah, demikian Istilah ba'dul ulama qadiman wa hadidan ala tasmiyatiha bid'watis salafiyah. Ini merupakan istilah sebagian ulama baik terdahulu maupun yang sekarang yaitu dengan menamakan dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah itu dakwah untuk kembali kepada manhaj salafi terdahulu. Waqatisammiha ba'dhum da'wat anshar sitt da'wat bid'wati anshari sunnah al-muhammadiyah. Sebagian kaum muslimin ada yang menyebutkan dakwah ansar sunnah. Al-Muhammadiyah maksudnya kalau diartikan dakwah penolong sunnah Muhammadiyah. Ini bukan Muhammadiyah ya. Dakwah penolong sunnah Muhammadiyah. Dan yang lain ada yang mengatakan dakwah ahlil hadis. Kalau di Pakistan lebih terkenal populer dengan ahlil hadis Dibandingkan dakwah salafiyah wa kullu asma'in wa ala ma'nan wahid. Nama-nama ini menunjukkan satu na, satu makna. Nama lain seperti Ahlussunnah wal Jamaah, nama lain seperti Qaifatul Manshur dan seterusnya. Maknanya sama dan intinya para ulama fiqih, Maksud maknanya sama ini yaitu dari nama-nama tersebut, Nama-nama ya, yang telah kita sebutkan tadi, intinya adalah bagaimana pengamalannya, pelaksanaannya begitu. Ya. Kalau hanya sekedar pamflet, sekedar nama, sekedar slogan, sekedar spanduk, sekedar stiker yang ditempelkan salafi itu tidak punya pengaruh sama sekali pada diri orang tersebut. Karena para habibtin, salafi itu bukan hanya sekedar merek. Dakwah salafi itu bukan hanya sekedar merek. Dia itu mencakup implementasi dalam hidup dan kehidupan. Begitu. Dari semua aspek kehidupan. Dari mulai akidah, ibadah, maamal, akhlab, dan seterusnya. Harus dikembalikan kepada salaf terdahulu. Bagaimana para sahabat mengamalkannya? Oleh karena itu, kalau ada yang menekankan masalah salaf ini. Hanya masalah dakwah, itu keliru. Ya, dakwahnya ini enggak dakwah salafi. Dan orangnya enggak salafi. Orangnya sururi. Kenapa? Karena dakwahnya tidak salafi. Sehingga masalah manhad... Hanya tertuju pada Masalah dakwah saja Sehingga akhlak Tidak lagi diperhatikan Dan ini sangat keliru para Yafiuddin Mereka yang tidak memiliki Akhlak, tidak berakhlak Seperti akhlaknya para sahabat Tidak dikatakan juga mereka Memiliki uh, Tidak dikatakan mereka seorang yang berakhlak Salafi, oleh karena itu Kalau ada seorang yang <tuh> Dalam akhidat dakwahnya Akidah, akidah yang salafi. Dalam dakwahnya tidak. Maka orang ini tidak bisa dikatakan mutlak. Dia seorang salafi. Seorang salafi itu artinya seorang yang mengikuti manhad. Para salaf terdahulu. Begitu. Jadi satu sisi dia salafi. Satu sisi tidak. Nah demikian. Oleh karena itu kita harus berusaha. Menjadi seorang salafi yang tulet. Terus kita ini berusaha. Menyempurnakan dan terus menyempurnakan. Begitu. Ibadahnya, akhlaknya, amalannya Muamalahnya, dan seterusnya Sus berusaha dan berusaha Agar tetap meningkatkan Amalan, meningkatkan keilmuan Yang sesuai dengan para sahabat nah, Demikian Oleh karena itu ya, Jika masalah ini tidak diperhatikan Maka akan kita lihat Orang-orang yang katanya salabi Yang tidak berakhlat Yang tidak memiliki kelembutan Di sesama kaum muslimin Sebenarnya mereka juga tidak bisa dikatakan Seorang yang salafi Karena apa? Oke lah dalam satu sisi mereka tegas dalam Keras dalam dakwah Mempertahankan manhad dakwahnya. Namun dalam sisi akhat mereka tidak dikatakan Seorang yang salafi Nah demikian ya? Jadi kita berusaha Terus menjadi seorang yang salafi Berada di atas manhad salafi Nah demikian Sampai apa namanya seluruh permasalahan dari mulai masalah pribadi rumah tangga, kalaupun bisa masalah negara harus semuanya ditalafikan kepada khalifah. Maka Nubuwwahillahum sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan oleh para sahabat. Ademikian nah, itu intinya. Jadi inti seorang itu dikatakan seorang yang bermanah salafi adalah mereka yang mengamalkannya. Ya, mereka yang mengamalkannya. Kalau hanya sekedar sepanduk, ini tidak, tidak berpengaruh terhadap orang tersebut. Karena apa? Karena masalahnya ini yang akan dicari adalah Rasulullah Anhu Morodu Anhu, seperti yang tadi. Ya. Orang-orang Muhasir Ansor yang terdahulu dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini yang akan dicapai, begitu. Ya, ini yang akan dicapai. Jadi bukan hanya sekedar pamplat, stiker, dan seterusnya. Tidak perlu kita memperbanyak stiker Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Tidak perlu. Ahlus Salafi. Kemudian kadang-kadang uh, apanya juga topinya di sulam Salafi. Jilbabnya merek Salafi. Juga merek Salafi collection. Begitu. Dan nah, seterusnya, ya. Parafaqidin wa fina Allah wa iyyakum, ya. Semua ini harus disalafikan ademikian nah, makanya intinya adalah pengamalannya jadi kalau intinya pengamalan lantas perlu nggak nama nah, begitu perlu nggak dengan perlu nggak kita nama gimana kira-kira kalau hanya kalau kita katakan intinya adalah pengalaman apakah perlu nama nama juga perlu para fatin ya nama juga perlu karena ini merupakan simbol och vi vill, detta är en symbol som vi vill uppnå. Vi försöker nå yang vara perfekt som en salafi. Således är det för salafi är de som följer, som ammarerar, som tror på det som de tror på av sina vänner. Så det är en mått för dem som är salafi. Så det är standarden begitu. Kalau saya masih Salafi, kalau kamu sudah keluar dari Salafi, karena Salafi itu bukan organisasi dan bukan juga sebuah jamaah yang bisa dikeluarkan dan dimasukkan seorang ke dalam jamaah tersebut. Ya, para kafir bilang, Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi adalah jamaah. Makanya uh, <tuh> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Ibnu Masud, ya. Anta antal jamaah wa ikunta wahdat. Kamu itu jamaah wahai ibnu Masud, walaupun kamu sendiri. Okei Karena dikatakan jamaah itu, ya jamaah adalah jamaah yang sudah dibuat Rasulullah semenjak dahulu sampai sekarang. Makanya keliru kalau ada yang mengatakan uh, orang yang pertama membuat gerakan dakwah salafi adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini keliru, sangat keliru. Beda dengan jamaah tablen Ada orang pertamanya yang membuat Ikhan muslimin Ada orang pertamanya yang membuat Namun dakwah salafi Siapa yang pertama membuatnya Rasulullah Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Bukan Bukan juga Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ini merupakan mereka yang kembali menggali Dan men mensemarakkan lagi Memunculkan lagi dakwah ini Bukan dia orang yang pertama Kliru kalau dia orang pertama Kalau dia adalah orang pertama Membuat dakwah ini bina larinya Karena Salafi itu adalah Jejak mengikuti jejak para sahabat Begitu Bukan jejaknya Muhammad bin Abdul Wahhab. Salah Kalau ada yang mengatakan Ini adalah jejaknya Muhammad bin Abdul Ahab Sheikh Muhammad bin Abdul Ahab Dia itu ibaratnya orang yang kembali Membersihkan jalan Inilah jalur sahabat Begitu Jejak sahabat yang tadinya Sudah tertimpa debu Sekian puluh tahun Tertimpa pasir Dialah kembali yang Membersihkan kembali Sehingga jejak tersebut kembali kelihatan Agar kaum göra. mudah mengikuti jejak-jejak tersebut göra. Detta är vad jag ska göra. Detta är vad jag ska göra. Detta هذا المعنى واحد طالما غفل عنه جماعات من المسلمين قديما وحديثا ولم يتنبهوا لها معانيها هي كلها sama ya uh, walaupun sebagian jemaah jamaat ah di kalangan muslimin baik dahulu maupun sekarang tidak paham dengan masalah ini aw annam intabahu laha wa lam yara ya uha aqra ayataha atau mereka tahu namun mereka tidak memahaminya dengan sebaik-baiknya Dengan sebaik-baik pemahaman. Makanya Pak Yon-Hafiddi, ahli sunawal jamaah yang merupakan salah satu nama. Daripada orang-orang yang mengikuti, meniti kembali jejak para sahabat terdahulu, ya Banyak dipakai oleh orang-orang yang sebenarnya sudah menyimpang dari jejak sahabat. Tidak lagi dia meniti jejak para sahabat tersebut. Nah demikian. Seperti uh, mereka yang berpemahaman al-asyairoh. Begitu. Ya. Yeah. Ah, mereka mengatakan kami ini ahli sunnah wal jamaah. Ya, yeah. kami ini ahli sunnah wal jamaah kata mereka. Makanya para ikhwahuddin, kalau nama itu bisa-bisa saja. Yeah. kalau nama itu bisa-bisa saja. Bahkan mereka-mereka yang suka ke teror, ya para-para teroris, mereka-mereka yang uh, membenarkan membunuh diri misalnya, membuat kekacauan di sebuah negara Islam. Mereka juga menyatakan mereka sedang meniti jejak para sahabat Nah demikian para yang Sehingga akhirnya nama salafi ini juga akhirnya menjadi kacau Kacau di tengah-tengah masyarakat Makanya kita ingin kembali membersihkan nama salafi ini Kalau yang sekarang itu yang sudah banyak dipahami masyarakat Salafi itu orangnya keras Dan wajahnya tegang Tuh dia Ya, namun alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini ya bahwa bulan-bulan ini itu sudah mulai pudar. Karena mereka tahu rupanya muka kertas tua hanya yang di sini saja. Tempat lain enggak ketat-ketat kali gitu. Eh nah, begitu para fakihin, ma'amullah Demikianlah. Ya. Maufik salafiyah min ad-dawah. Posisi salafiyah. Salafiyah para fakihin, ya salafiyah itu mereka yang mengikuti jejak para salaf terdahulu. Nah, demikian. Bagaimana sikap ats <tövillat> min at-tammaqub min terhadap mazhab-mazhab yang sudah ada? Insyaallah akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Aku quli hadza stad, jag ska upplycka. Ja, Wa modallah, du ska upplycka dig. När jag kom tillbaka från mina försök, så hade jag en känsla av att jag hade nått något. Kalau var en känsla av att jag hade Setelah salam-salam tadi saya ada di Ada seorang akhwat Yang mengucapkan salam kepada saya Dari intonasinya <laughs> Dari intonasinya saya paham Bahwa ada maksud menggoda dalam ucapan salam tadi Gimana sih intonasinya? <laughs> Sebaiknya apa yang saya lakukan Balas salam si akhwat Atau membiarkan keadaan sumak-selam -kezart ya mungkin namanya juga akut yang awam kan begitu ditegoknya abang ini kok soleh begitu alim kan begitu jadi dia pun ingin berberamah tama hal begitu namun kadang-kadang nggak -kadang pada tempatnya ya janganlah akut orang iklan saja begitu kan ya seorang laki-laki lah kita katakan kalau karena karena kalau emang iklan ini biasanya lebih lebih ditujukan kepada yang sudah mulai tahu masalah agama Begitu jag kan kan en apa, mänskliga också sånt. När han är på väg till en kvinna muslima som ser ut som en skön kvinna, även om de flesta är förbjudna att säga hej, men om någon är verkligen intresserad, så säger de också hej. Så det är så. Så när du ser Ada rada rada är intresserad av dig, så är det inte så Ya jawab saja dan antum jangan jawab dengan centil lagi. <gifat> nah, misalnya dia sama tuh begitu kan? Dia itu. Alhamdulillah. Nah, lanjut, jangan berhenti. <gifat> Ada apa dia? <deh? gifat> jangan berhenti di situ, jalan saja. <gifat> <gifat> Jadi boleh menjawab ucapan salah orang awan. Ini makna ini pada sisi, eh, pada dasarnya menjawab salam. Seorang laki-laki boleh mengucapkan salam terhadap akhwat, seorang laki-laki boleh mengucapkan uh, salam kepada perempuan dan perempuan boleh mengucapkan salam kepada laki-laki. Hanya saja selama tidak menimbulkan fitnah, artinya tidak berbuntut di belakangnya itu saja. Ya. Kalau seandainya dia maksudnya menggoda, kalau antum juga tidak ada merasa apa-apa kan begitu, ya sudah jawab saja. Tapi kalau merasa apa-apa, takut -apa, juga kan? Takut juga yang ngasih salam tadi. Ya, ya kan, sampai ke rumah diingat-ingat. Dimanalah tadi rumahnya itu. Maksudnya ingat-ingat lagi. Kalau berbuntut, jangan. Anggap saja angin lalu. Anjing menggonggong, kapilah terlalu. Namun kalau tidak ada fitnahnya, maka boleh mengucapkan salam kepada para akwar. <tuh> Saya berniat nikah tahun ini. Oh ini yang kedua. Iya. Saya berniat nikah tahun ini silahkan. Semoga dapat jodohnya. Ini namanya target hidup para ibadil. Antum harus punya target hidup. Insya Allah tahun ini saya akan nikah. Itu namanya target. Makanya kalau kita hidup itu punya target, kita ada usaha, usaha untuk mencapai target tersebut. Usaha yang semaksimal mungkin. Jika ternyata targetnya tidak terpenuhi, barulah kita tawakal kepada Allah, begitu. Okay. Jadi jangan antum itu hitung ngambang. Ngambang kesana kemari, ke kemari, enggak tahu entah mau ngapain. Akhirnya keluar sana, keren sini, ngaji hanya sekedar apa untuk kumpul-kumpul daripada bengong di rumah. Nah, demikiannya ya. punya target. Silakan punya target hidup. Dan jangan dan jangan apa namanya? Dan jangan takut dengan yang namanya Uh, penghalang penghalang onat onat duri begitu, jag kan tappa med det, för det som itu. akan dicapai något som uppnås efter att en person har mött utmaningar. Det som kallas framgång är bara om det finns en utmaning. Om det inte finns en utmaning ada det inte framgång. Jag framgångsfullt efter att jag har mött utmaningar. Om Tidak menghadapi tantangan, tidak dikatakan tegar. Makanya dahulu pernah saya singgung bahwasanya se sebuah kapal batera yang besar kokoh, yang diperkirakan sanggup menerjang badai yang tingginya 5 meter misalnya, kalau masih dia terikat tertambat di dermaga belum dikatakan kokoh, belum dikatakan kuat. Namun setelah dia melepaskan dirinya dari tambatan dermaga. Berlayar ke tengah lautan, membelah badai hingga sampai ke Pulau Harapan. Barulah dikatakan kapal ini kapal yang tangguh begitu, tangguh kali tapi nggak pernah nggak pernah berani melepaskan ikatan dari tambatan. Ini orang-orang yang tidak bisa, tidak bisa maju, tidak akan bisa maju. Kenapa? Kapal ikatan tambatan itu seperti orang penakut, pengecut begitu. Setiap mau bergerak nanti begini. Setiap kali dia mau mulai melangkah nanti begini. Mau nikah nanti ditolak. Jangan takut ditolak. Kalau sudah ada target seorang ahmad maju. Begitu. Pantang mundur. Sekali layar terkembang, seumur hidup. Apa begitu. Ah begitu. Kalau udah ada, jalan dulu. Masalah nanti ditolak, tembak dua seperti itu biasa kalau menolak itu. Nah, maka saya berniat nikah, iya silakan. Dan azamkan niat Anda itu, itu niat yang mulia. Tahun ini boleh, saya dukung. Dan saya sudah berusaha untuk mewujudkannya dalam dalam hal mengumpulkan dana. Ya alhamdulillah, ini baru, ini baru saya nih. Berfungsi lagi. Tapi akhirnya tapi, tapi nih kadang yang susah. Tapi saya belum berani perang-perangan bicara sama orang tua karena takut mereka marah kenapa takut marah kenapa takut marah inilah pemuda yang gak bisa maju ini iya dia gak berani melepas ikatan tambatannya di dermaga kenapa takut takut, memangnya kalau dimarah orang tua di apa apa pinggang, udah besar di tali pinggang begitu paling direpetin begitu direpetin yang sudah besar ya kasih tau kan begitu. Beri apa namanya? alasan-alasan uh, yang jelas. Jadi kenapa kok takut dimarah orang tua? Ada berita seorang ikhwan, dia mati usia 16 tahun. Begitu. Tiba-tiba dia nelpon ke orang tuanya, masih belajar di pondok. "Bil, Anak mau nikah, Bil." <laughs> 16 tahun. Mendengar itu pusing orang tuanya. Aduh, han är 16 år. Tack och det här krävs inte att han sjunker. Han är beränig. Problemet att han inte får att sina föräldrar är att han har två. Okej, det. Så antem, inte vara rädd. Jo, han är inte rädd. Varför måste han vara rädd? Är det inte med sina föräldrar, de är de närmaste som han ser? Nanti jangan-jangan demam panggung. Begitu masuk pagar rumah si A sudah jatuh duluan. Loh, nak, ngapain tidur di situ? Janganlah, kenapa takut? Pak Ayah antum yang buat ini datang ke rumah Di pagar dulu. Jangan. Mereka marah kenapa sih marah kalau memang antum sudah usia menikah? Kenapakah harus marah? Ya? Antum beri mycket lah, beri mycket dima, beri mycket Jangan tiba-tiba, pak, saya mau nikah. Ini kan diplomasi orang kampungan seperti ini. Antum beri banyak pak. Sekarang itu banyak sekali fitnah-fitnah. Ah -fitnah. nah, begitu dong, ah begitu. Tengok itu ahwat, tetangga kita ahwatnya putih-putih, pakai apa namanya rok mimi. Sementara seorang pemuda yang masih normal kan begitu puber lagi, ah, begitu ya bapak tahu lah bapak kan dulu pernah mengalami, ah, begitu. kira-kira kalau bapak dalam kondisi saya ini nikah nggak ya? kan begitu tanya pendapatnya kira-kira bagaimana? kalau bapak katakan -kata, iya kalau bapak begitu nikahlah, begitu. ah begitu juga saya pak, ah, begitu. jadi beri mukodimah yang baik, jangan begitu, jangan bicara langsung ke poin Perhatikan kisah Ummu Sulaim. Mungkin saya pernah ceritakan tentang Ummu Sulaim. Kisah Ummu Sulaim itu ketika anaknya meninggal dan waktu itu Abu Thalhah berada di di masjid bersama Rasulullah. Meninggallah anaknya. Waktu itu anaknya masih dalam keadaan sakit keras. Ketika pulang, Abu Thalhah dia bertanya, "Kaifa ibni? Bagaimana dengan kesehatan anakku?" Kata Ummu <coughs> Demi Allah, per, semenjak dia sakit Tidak pernah dia setenang ini Dan aku harapkan dia sedang istirahat Bagaimana enggak tenang orang sudah meninggal Sabun kan betul Umar Zulek, dia sangat tenang Ya namanya anak-anak yang sakit Kan biasanya rewel, nangit Kan begitu sulit tidur Makanya kalau anak sudah bisa tidur, yang sakit Sudah bisa tidur, tandanya tanda-tanda Sembuh, makanya ketika Dilihat, wah sudah, enggak rewel tenang begitu bagaimana dengan, anak -anak? bagaimana dengan anakku kata Abu Talha. Dia sekarang sudah sangat tenang enggak pernah setenang ini ya, iya namanya meninggal gimana enggak tenang begitu sudah selesai kemudian apa namanya uh, Abu Talha pun tidur muslim pun berhias pakai wangi-wangian kan begitu akhirnya ya ya ketika seorang kami mencium bau wangi-wangian ini yang masih di bawah Perutlinga. Ketika mencium wangi-wangian maka ya muncullah hasrat ingin melakukan hubungan. Sudah. Pada pagi harinya, sebelum pagi, Muslim bertanya, perhatikan ya, wahai Abu Talha, bagaimana pendapat anda kalau ada seorang minjamkan barang, kemudian barang itu dia minta, Boleh bolehkah orang yang meminjam tadi menghalang-halanginya? Abu Talha apa katanya? Ya enggak. Misalnya saya minjamkan buku dengan si A. Kemudian buku saya ini saya minta lagi boleh sih menghalang-halangnya? Gak bisa, gak bisa, boleh? Kan gak, makanya itu namanya diplomasi. Oh, jadi nggak boleh ya? Oh begitu. Sesungguhnya Allah itu kan telah meminjamkan kita seorang anak dan dia telah mengambilnya kembali. Nah mau bilang apa lagi? Apa toh? Kan begitu? Itu namanya cara berdiplomasi yang baik. Makanya antum yang penakut ini siapa? Ini? <laughs> Maafkan <imenode> ya, ini untuk menambah semangat antum. Makanya keluar dari meja jangan jadi orang penakut lagi. Utarakan dengan baik. Kalau nggak biasa coba dikonsep dulu dari rumah. Kira-kira mau bilang apa? Konsep, begitu. Tegarkan. Jangan begitu bicara. Duduk, duduk, duduk. Tegarkan. Saya minta nasehat dalam masalahnya apa dan bagaimana yang harus saya lakukan. Itu yang tadi. Ustaz, dosen saya minta dibeli tas Beli tas sebagai kenang-kenangan dari kelas Tapi teman-teman saya meminta nilai kami harus bagus Apakah itu suwak Ustaz? Apakah yang harus saya lakukan? Bisa kan saya membeli tas dengan niat memberi hadiah Aduh Para yang fakir di mahimallahu iya'ku Inna Sesungguhnya sesungguhnya amalan itu disertai dengan niat. Rasulullah sallallahu alaihi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al dengan sanad yang sahih, "Man ahabba wa abghada barang siapa yang, yang cinta karena Allah dan benci karena Allah, wa a'ta memberi karena Allah, wa mana'a lillah tidak memberi karena Allah, faqad istaqmal iman." Berarti dia telah mendapatkan ketumpunan iman. Jadi di sini ketika dia memberi memberi ya memberi beri saja hadiah kepada karena dia seorang guru guru kita begitu sebagai apa namanya ungkapan terima kasih begitu. Jangan pamri, ini nggak dibolehkan dalam Islam. Ya apa bedanya anto memberi hadiah pada kawan e, apa namanya memberi hadiah misalnya ngajak dia makan di ayam penyet dengan harapan nanti semoga nanti waktu dia juga dapat kiriman dari kampung dia ngajak saya ke kambing bakar gak boleh itu gak berpahala entenya kapan ribu gak ada begitu kambing bakar mahal apalagi tempatnya tempat yang agak sedikit VIP begitu ada nah, demikian gak dibolehkan apakah ini termasuk suap perhatikan ya para per invitir apakah termasuk suap memangnya nilai itu bisa si dosen yang ngasi-ngasi gitu saja misalnya Eh uh, ini anak kesukaanku kasih A. Ini walaupun pintar tapi buruk sekali, C, C. Bisa begitu? Hah? Bisa, itu dosennya singkirkan aja itu. Menurutan Indonesia. Ya. Laporkan ke KPK kalau Dan ke KPU. Nah, demikian ya. Jadi, kalau diminta beli ini, Pak dosen pun gak punya kerjaan Minta beli kepada anak muridnya. Itu kan mengurangi kewibawaan. Coba, nah besok tolong bawakan saya ya apa ayamnya antum maintenenya. Ayam antum bawakan apa? Mezon gitu ya. Ya tugas Ini kan mengurangi kewibawaan. Kenapa kok minta-minta seperti ini? kita itu enggak di apa namanya? Kata Rasulullah SAW sesungguhnya seorang yang naik dan turun gunung membawa kayu bakar kemudian dia beli dan hasilnya dia sedekahkan lebih baik dibandingkan dia meminta-minta meminta-minta itu kan ada yang kalangan pengemis yang profesional ada yang apa namanya uh, yang amatiran kan gitu kalau yang amatirannya kan dipinggir-pinggir jalan kalau yang di, yang profesionalnya sudah proyek sudah proyek pak saya pak yang ngambil proyek ya ya tapi saya komisi ya Ah begitu, itu kan minta-minta namanya. Gitu. Dikasih proyek dengan alasan begitu, ada imbalannya. Ah demikian. Itu meminta. Makanya pertama kali yang antum lakukan, bilang ke dosen, "Pak, masa sih minta-minta sebagai dosen? Malu dong." Begitu. Kasih tahu si dosennya. Kalau bisa, kalau bisa Ya yeah, Anton tentu enggak bilang itulah. Cerita dulu dari awal begitu. Di zaman Rasulullah ada begini begitu. <gir> ada seorang ilmuwan begini-begini begini, ujungnya <gir> jangan minta-minta. <gir> <gir> begitu. Jadi kasih tahu kita kan orang-orang pendidikan sebab seorang flopper pendidikan di hadapan dewan saja kan begitu. Sebutkan gini-gini-gini ujung-ujungnya, "Bosan minta ataslah, Pak." Sekali. Aduh, <gir> demikian. <gir> <gir> Dia <gir> <gir> <gir> enggak boleh seperti ini. Kalaupun akhirnya dosennya memperkenankan mem mem Memperbaiki nilai mereka Hanya dengan tas Ya Allah, ini selera rendah kali dosen ini Tas itu berapalah kali? Berapa tas yang dia minta oh, Harga berapa, 35 ribu Atau seperti tas saya ini, tas ribu Tas apa Tas laptop Yang 150 ribu, itu kan masih kecil sekali Nah ya, demikian ya, Jadi kedua belah pihak Harus diselesaikan Antum pun bagaimana kalau saya juga memberi dengan niat hadiah nggak usah. Antum kalau memberi niat hadiah belikan yang lain. Gose ikut nimbrung di sini. Pak dosen ini ada hadiah dari saya jangan hadiah lah, apalah, yang lain lah bentuk yang lain ini. Dan nggak usah nilai saya diperbaiki. Letakkan saja yang yang murni. Beli. Itu baru. Jangan ikut nimbrung. Yang penting kan niat saya, Niat tapi nimbrungnya dengan orang-orang yang nggak beres nggak boleh. Ustaz, adakah pengajian salaf di Mandailing Natal? Kalau ada di mana alamatnya? Salaf saya. Mandailing Natal. Enggak tahu Soalnya Mandailing Natal daerah mana? Madinah ya? Madinah. Enggak ada saya. Itu ngatanya apa katanya? Mandailing Natal namanya. Kotanya apa namanya? Di Puat. Penyambungan. Oh, ustad wahabi saman dengan salafi mohon penjelasan mengenai wahabi tersebut pada fahidin istilah wahabi ini yang pertama sekali mempopulerkannya adalah radio bbc london ya radio bbc london itulah yang pertama sekali mempopulerkannya ya radio bbc london ini ketika terjadi apa namanya Uh, yang jelas apa, gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini ya dinamakan Wahabi itu dari Eropa katanya bukan dari kalangan kaum muslimin Mengapa demikian? Coba perhatikan penamaan ini juga penamaan yang ganjil padahal kalau gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Wahhab sudah Kalau dia namakan gerakan ini ke orangnya. Kenapa enggak dia namakan gerakan Abdullah. Gerakan Muhammadiyah. Atau gerakan Muhammadi? Kalau dia enggak mau ya ayahnya gerakan Abdullah. Tapi yang dipilih nama kakeknya. Enggak Abdulnya yang Wahabinya yang dipilih. Jadi supaya sangat gerakan berlalu... Wahabin. <t U 'ur analogy> ini kan ganjil dia. Ya. Satu peletakan nama yang ganjil Kalau memang mau dinamakan, nama kan lah dari Nama yang orang yang berbuat Yaitu gerakan Muhammadi. Kalau dikatakan gerakan Muhammadi, Aduh, agak gak seram kan Muhammad, berarti gerakan Muhammad dakwah Muhammad kan begitu Abdullah, Muhammad Abdullah Dipilih yang seramnya Begitu nah, nah demikian Namun intinya, okelah okay kita katakan Kalau sudah jadi istilah Sudah, sudah jadi istilah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 Karena ciri-ciri utama dalam dakwah salafiyah adalah memberantas kesilikan, sebagaimana yang sebagaimana dilakukan oleh para nabi-nabi dan rasul terdahulu. Mana yang lebih penting menikah atau mengajukan kuliah S1 dan apa hukumnya bertepuk tangan? Ya, para kafir dinafikan Allah woiya Penting dan tidak pentingnya itu itu tergantung antum. Yang penting dan tidak penting Itu tergantung antum Karena menikah ini Itu sangat berkaitan sekali dengan Apa namanya Keinginan yang kuat Ketika hasil antum sudah kuat untuk menikah Sudah Maka dahulukan ini Namun kan tidak harus Ada yang didahulukan Kan bisa dilakukan bersamaan Sambil antum mencari S1 Sambil menikah Kan bisa han vet sambil menikah man seorang gift Yang en avstånd som vill betala för studier. Det är okej. Så ja, då. Så det är inte så att man måste välja mellan två eller tre platser. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte Berkaitan dengan asrat antrum. Kalo emang sudah munggu-munggu. Ustadz gak bisa ditahan lagi. Ustadz sudah diikat. Temu kiri kanan sudah diikat. Kalo dilepas ini gawat lah Ustadz. Udah. Maka dahulukan. Menikah. Setelah itu ya lanjutkan lagi S1 nya. Jika memang perlu. Apa hukum bertepuk tangan? Bertepuk tangan adalah kebiasaan orang-orang musyrik terdahulu. Dan itu merupakan ibadah mereka. Wama kana salatuhum indal baiti illa muka awwa tasbiya. Tidaklah sholat mereka di mazlil haram, di kaabah itu. Kecuali muka Allah tasdiyah. Yaitu bersiul dan bertepuk tangan. Ja. Ja, detidak ada bertepuk tangan dalam Islam. Bahkan ini merupakan. Merupakan apa namanya. Uh, salah satu. Pelaksanaan ibadahnya orang musyik terdahulu. Nah, sekarang sudah banyak di, uh, dikonsumsi oleh kaum muslimin. Ya, ketika Obama memberikan ceramah seramah plenonya, begitu di Mesir bertepuk tangan kaum muslimin, bang bang dengan pelakok pelakok muslimin, jangan-jangan ada Sheikh Azhar di situ. Nah demikian, mengapa besar sekali harapan kaum muslimin terhadap Obama? Tidak heran. Entah kenapa kok besar sekali harapan. Sejak dia mau dilantik harapan harapan, dar harapan demi harapan begitu. Para yang wa wajibnya Allah woiya kum, perluan Tuhan ketahui. Obama itu muncul dari Senat Amerika Orang itu gak bisa masuk senat kecuali telah mengikuti sistem Gak akan mungkin tiba-tiba muncul Orang tersebut sudah menyalahi sistem dari awal Itu gak mungkin Bagaimanapun Dia tetap sedang melaksanakan Misi nasionalnya <tuh> Negara Amerika Begitu. Hanya dengan versi yang berbeda Ya bisa saja kemunculan Obama ini Merupakan sudah politiknya orang Amerika karena kalau orang kulit putih lagi akan dipandang, gak dipandang sebelah mata oleh orang muslimin, maka dimunculkanlah orang-orang yang agak coklat sikit begitu atau melihat saja di Indonesia sama kan mereka-mereka partai-partai yang dari awal mengibarkan bendera Islam masuk partai sudah berapa tahun jadi apa rupanya partainya ada bendera Islamnya, sudah tukar diturunkan bendera Islam tukar bendera putih, jadi partai nasional Sama Makanya gak mungkin yang tiba-tiba muncul Dari awal dia sudah Sikut kiri, sikut kanan Merubah sistem yang ada, gak mungkin itu Nah demikian ya Jangan terkencoh Yang herannya saya itu Kenapa kok hebat sekali kau muslimin sambutan terhadap Obama, dia kafir Jelas ya Dia, dia kafir Sedunia Gak tanggung Jadi Amerika yang sudah mengobok-obok pemerintahan salah dengan menteri Obama semua ter terobati. Mana bisa terobati? Sudah berapa darah yang dialirkan oleh orang-orang Amerika itu? Kalian kaum muslimin enggak akan mungkin terobati. Ustaz ada tahdzis yang sakit tentang larangan membaca basmalah dan hamdalah juga dikit bersama-sama. Para Habib bin Rasulullah wa iyakum Membaca zikir ya, Zikir Mengucapkan basmalah Para hafidin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menyebutkan Kullu amrin bi balin Yang lam yabda di bismillah Fawa abta Semua urusan yang tidak dimulai Dengan bismillah maka terputus Maksudnya terputus Dari rahmat, dari berkat Oleh karena itu Ya silahkan setiap ada urusan kita yang kita mulai urusan silakan ucapkan pertama Bismillah e, Bismillah mengucapkan Bismillah kenapa selama memang tidak ada e, apa namanya doa yang khusus untuk itu seperti apa misalnya yang tidak ada Bismillahnya atau mau keluar rumah ada Bismillahnya ada ya Bismillahnya Masukin ada lah Bismillahin ada Bismillahin Bismillah, itu digunakan för att gudinna inte melihat våra kita. Bismillah, Allahumma innah alhumdulillah khabir. När det gäller förhållandet till fru finns det Ada bismillah. Erfarenhet, det finns en bismillah. Lyftning av bil, det finns en bismillah. Lyftning av bil, det finns en bismillah. Lyftning av bil, det finns en bismillah. Lyftning av bil, det finns en bismillah. Lyftning av bil, det Uh, apa apa namanya Apakah boleh dilaksanakan dengan Apa namanya dengan uh, Kemudian basmalah ya dengan Alhamdulillah ini merupakan ucapan uh, Pujian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Sudah Ucapan basmalah Alhamdulillah ini Itu hanya untuk tempat-tempat yang memang ada ucapan Alhamdulillahnya Jangan setelah antum setelah sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak ada dalilnya Loh, itu kan artinya kita mengucapkan puji kepada Allah karena selesai melakukan suatu amalan baik. Iya, namun Rasulullah enggak pernah seperti itu. Nah, demikian. Antum setelah selesai hubungan suami istri, alhamdulillah. Ada juga. Apalagi keluar dari pasar, alhamdulillah enggak ada alhamdulillahnya. Nah, demikian. Ya. Parafaqiddin rahimallahu iyyakum. Ah, kemudian zikir sama-sama. Zikir adalah satu perkara Yang dianjurkan dan disunnahkan Ala bi zikrillahi Tatma'innal qudub Tertahulah bahawannya dengan zikir kepada Allah Hati akan tenang Namun Dalam berzikir kepada Allah Itu ada lafasnya Ada tempatnya dan ada Kehidratnya yang sudah ditentukan Karena zikir termasuk satu, Salah satu dalam perkara Ibadah Nah, begitu Apabila ibadah tersebut Tidak tidak ada Dilakukan zikir tersebut Tidak ada dalilnya dilakukan bersama-sama Maka tidak dibolehkan Nah demikian Permasalahannya Sekarang para efabitif Apakah boleh kita adis sholat Zikir bersama-sama nah, Boleh gak nah, Saya mengatakan Tidak boleh Hilangan. Yang mengatakan boleh atau 234. Boleh enggak? Enggak boleh juga enggak. Abstain Enggak bisa buat keputusan karena enggak sampai apa? Kuota 2/3. Voting-nya enggak enggak bisa. Bagaimana? Dzikir setelah salat bersama-sama ya boleh. Yang enggak boleh dikomandui. Artinya kan bersama-sama. Dia dzikir, saya juga dzikir kan sama-sama dzikir. Begitu. Orang masing-masingnya sudah sana zikir, yang masing-masing masing zikir, ya sama-sama zikir. Ya, saya zikir dia zikir, jadi dia zikir dan saya zikir, sama-sama kita zikir. Namun yang tidak dibolehkan dikomandui. Itu dia permasalahannya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibn Abbas disebutkan, "Kunna lana 'ala ibtida'a shalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Kami enggak tahu kapan selesainya salat Rasulullah kecuali dengan takbir. Artinya, sahabat apa suara takbirnya menggelegar di masjid? Makanya ini salah satu dalil yang menyebutkan bahwasanya Mengucapkan uh, zikir dengan suara Yang uh, dijaharkan so, di setelah sholat Begitu Karena kalau saatnya tidak dijaharkan Tentu kan gak ada semua zikir di dalam Di dalam masyarakat Rasulullah Nah begitu Yang permasalahannya bukan masalah keras Dan bersama-samanya Masalahnya adalah dikomandukan Demikian juga dengan uh, Takbiran Ya silakan takbir bersama-sama namun tidak dikomandui. Allahu Akbar, Maal Malik. malik kemudian baru diikuti oleh madu. Nah, itu yang tidak ada dalilnya. Nah, demikian para titik ya. Karena ibadah itu perlu dalil, bukan butuh dalil melarangnya. Perhatikan ya. Yeah. Satu ibadah itu kita butuh dalil pelaksanaannya, bukan dalil larangannya. Karena kalau kita cari dal dalil larangannya Coba sebutkan dalil yang menyebutkan kita gak boleh sholat zuhur lima rakaat, Gak ada Coba sebutkan dalil di Dilarangnya kita mewajibkan sholat pardu lebih daripada lima kali sehari semalam Gak ada para yang hafiddi Kalau seandainya yang ditanya adalah dalil larangannya Baru baru kita tidak melaksanakannya Maka muncullah banyak Kebedaahan Nah demikian Assalamualaikum Ustadz ya? ya 4 menit lagi Ustaz aku, hukumnya kalau kita Menimami Atau menjadikan dia Sebagai imam padahal Banyaknya tidak fasih Karena saya pernah dengar salah satu syarat Menjadi orang imam adalah Badan fasih Apa yang harus kita lakukan penjelasan. Oh, Pada yang makhfidinahulloh ya, untuk mengangkat iman itu ada syarat-syaratnya. Kata Rasulullah ya ummukum atro ukumbi kita dila, yang mengimam kalian adalah yang paling pasti yang paling bagus bacanya terhadap kitabulloh, ada kesaksian yang paling banyak hafalannya. Sudah, kalau sama maka yang paling pertama hijrah. Kalau sama juga Yang paling eh, Kalau sama yang, nomor dua, yang paling banyak ilmunya Pertama yang paling fasih Yang paling bagus bacaannya Kemudian yang paling dalam ilmunya Kemudian yang paling pertama Lebih dahulu hijrah Kemudian yang paling tua begitu. Kalau Imam Al Abi Hanifah Masyarakat Nabi ada yang menyebutkan Yang paling cantik istrinya Nah ini tidak ada dalam hadis Hanya fikir mereka yang paling cantik istrinya Ada penjelasan. Mengapa kok yang paling cantik istrinya? Karena orang yang cantik istrinya itu dia tidak mikir istri orang lain. Jadi dia kusir sholatnya. Ah, Begitu. Ini nggak ada itu. Banyak orang-orang apa namanya yang cantik istrinya tapi bermasalah terus kan Ah, begini Iya. Jadi itu dia syarat-syaratnya. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ya mencari orang yang terbaik bacaannya segitu. Namun kan kadang-kadang di masyarakat kita tidak bisa seperti ini. Kalau dia yang cocok dengan masyarakat, walaupun buruk sekali bacaannya, itu yang di disorongkan ke depan. Walaupun yang di belakangnya ada Al-Qur'an sampai 40 juz misalnya, enggak akan dipakai itu. Misalnya makin banyaknya artinya, makin banyaknya tetap enggak dipakai. Kenapa? Ini enggak ikut masyarakat begitu. Itu urusan mereka sudah biasa kemudian lagi. Ustadz bagaimana menjelaskan kepada orang awam tentang dakwah salam karena setiap dijelaskan salam mereka sudah takut duluan mereka menyatakan tentang cadar celana gantung yang mereka anggap sangat, sangat aneh. Iya. Para Habibin saya bahas masalah sangat aneh. Aneh itu kan munculnya ketika hal itu tidak terbiasa. Itulah yang dikatakan aneh. Seperti di tempat saya tinggal Awal-awal dulu aneh, sekarang biasa-biasa aja Masyarakat itu dengan yang namanya cadar Gak aneh lagi, karena apa? Setiap hari yang dia Lihat begitu. Setiap hari dia lihat Yang namanya aneh ini sesuatu Yang baru dia kenal Misalnya ada seorang yang sama seperti Masyarakat yang lain begitu. Tapi orang yang hitamnya Minta ampun, jadi aneh lah dia, kenapa? Karena lain daripada yang lain Setelah dia hidup tinggal di kampung tersebut, yang hitam tadi itu biasa-biasa saja. Itu dikatakan aneh. Makanya kalau aneh itu sementara saja. begitu Bahkan kan dulu waktu saya SKM dulu, gantung itu salah satu model. Model cerana gantung. Begitu. Kan model itu kan ber berputar dia. Kalau dulu ada cup, berai. Di atas pinggulnya sempit, di bawahnya terburai-burai. Nah, begitu. Hahaha kemudian waktu saya STM itu terbalik dibawa di, di pinggulnya terburai-burai di bawahnya puncuk, namun di atasnya mata kaki gak ada seorang pun yang aneh begitu makanya kalau mereka katakan aneh coba untuk pakai tangga ponggol tangga ponggol itu karena setengah betis tangga ponggol karena yang biasa jual-jual orang 50 ribu atau berapa itu itu kan setengah betis pakai itu, pasti gak anehnya dia padahal sama-sama gantung kan Nah begitu. Jadi antum harus posisikan diri antum. Ya kalau begini gantung ya cari celana yang model lain yang ada kantongnya di samping itu. Memang modelnya model gantung setengah betis. Pakai itu jadi gak aneh untuk. Nah begitu. Jadi jadi aneh itu karena belum biasa saja. Kemudian tunjukkan sikap keramahan antum. Begitu. Bahwasanya saya salah sikap sebagaimana yang dia bayangkan. Mereka orangnya horor seram. Alisnya menyatu gitu. Tidak. Gak. <laughs> Jangan bayangkan seperti itu. Berikan sikap ramah, begitu ya. Se Apa namanya, apalagi orang Indonesia itu terkenal ramah. Kalau antum di, di Jawa, pokoknya setiap ketemu orang bilang saja, Bok, Pak, Bak, gitu. Dan ramah antum itu. Sebagaimana yang belum pernah saya lakukan. Saya tidak <tuh> tahu di Jawa, kan begitu pokoknya kalau jumpa Pak De jumpa Bo begini apa penyakit masyarakat ramah sekali ya menantinya sekarti Sampai, <laughs> ya? baru di jalan orang mengatakan satu ramah di Indonesia gak pernah <laughs> <laughs> apa gitu jadi kan ramah itu kan tergantung gimana adatnya saja nah demikian tapi kalau begitu lewat diam saja gak nekak kiri kanan mau apa ke depan saja. seperti robot itu ya jadi orang jadi Apa namanya aneh melihatnya, coba ramah begitu? Aku juga boleh ramah. Silakan ramah. Dia pakai cadar. Ya namanya Indonesia kadang-kadang sapa menyapa dengan tetangga kan begitu. Ya, dia pakai cadar, ada bapak-bapak di sebelahnya begitu. Mau, mau ke mana, Pak? Dia pakai cadar boleh, ya. Jangan yang pesanak mudanya aja, sapain. Ah, begitu silahkan, yang itu silakan boleh. Jangan tuh punya tetangga ibu-ibu, mau belanja. Dari mana, Bu? Boleh, kan? aduh mik ya. Jadi anu tunjukkan keramahan tuh, kalau nya salah juga. Tidak seperti itu. Selama dalam batas-batas yang wajar dan tidak melanggar syar'i. Satu kalau ramah sekali begitu. <hari> <tuh> <sir> <Yeah, ja, hari> eh, ini lagi seperti ini. demikian karena waktu kita sudah habis. Insyaallah på den dagen kan det komma att fortsätta och frågorna i att fortsätta på den dagen. Insyaallah alaikum. Tulku Olhada, pastoraatul Allah, riwalakum alaikum. Subhanallah. Inna huwa albaqurah. Liv,